シーラータンバディビュー yang menerima penggantian rugi itu sangat kecil sekali sehingga mereka akhirnya berontak gitu loh karena para pejabatnya pelakunya itu ngambil duitnya yang seharusnya diterima oleh para peserta para pemilik tahan gitu loh jadi ini karena terjadi demikian maka pembangunan jalan tol itu terhambat makanya para yang, para yang terlibat dalam pembangunan jalan tol ini PEMDA, terus Departemen Agraria, Pihak Jasa Marga dan sebagainya itu コカンサ e ケマカラーカンサハルカクリーセンガティタサンテクパ パパ、ビビオのパパ、ビビオタリー、トマナダタとハイアン、ウカンでマクラ、セクワテラダタと、セミラウンダナ、アンダラン、アフィカタ。 n g g a k sesuai dengan pembayarannya Sehingga ditatutlah Dikorupsi Kesatu kedua Para Para peneliti Maupun komentator itu Seperti Sam k u i k Yandi Sangat kritis ketika Di luar pemerintahan, beliau pernah Di dalam pemerintahan, tapi Apa yang diperbuat, jadi terkadang Para elit politik di Indonesia ini Kritis ketika di luar Di dalam mati kutu Kayak keenakan gitu Itu komentar saya Harap kalau sudah di dalam harus tetap kritis dan menjalankan Bukan sekedar komentar kritis Itu n gak g ada arti Kalau n gak g ada action Terima kasih Pak Terima kasih Pak Budi Ada p e n o o n n t s e l a n j u t n y a Bapak Arianto Selamat siang Ya s i l a k a n Pak Ya mungkin Pak Kuik benar ya Kalau kita memang sudah 66 tahun merdeka Ya tapi perlu kita bagi jamaah Pak Soekarno itu berapa tahun kita kebuang-buang ya, nah, masih belajar、Ini、dari Merdeka terus、uh, masih belajar membangun setelah itu selama 32 tahun masanya Soeharto orang sibuk korupsi sibuk menghabiskan ya semua ditangani oleh keluarga g e n d a n baik Pak Tutut, n baik Tommy Dan semua sepertinya membangun ya、eh, apa Tol dibangun dalam kota Tapi biaya dari Dari tolnya itu Sama hasilnya Mungkin jauh nah, Tapi yang, yang dapat namanya aja Jadinya Mbak m Tutut bangun tol Padahal dari 32 tahun ya Tol itu aja yang dibangun nah, Yang sekarang Terus m a k Kwi sendiri juga merasakan Pernah jadi di pemerintahan Waktu jadi menteri juga Waktu itu hanya sebentar m e g a w a t i sebentar Terus g o s d o sebentar, jadi memang keadaan negara kita memang selalu b e r g a n t i n y a itu enggak begitu baik. Dan sekarang mungkin yang agak panjang 10 tahun, dan pembangunan mungkin biayanya mungkin masih agak kekurangan biaya kali ya. ya sekarang mungkin masih dibangun seperti cor, t i n g k a r luar itu semua sudah mulai dibangun. y a mudah-mudahan aja lah kayak gitu. Jadi yang, yang presiden yang akan datang itu sudah kita sudah punya biaya untuk membangun tol-tol itu. Hari, selamat sore Iya, selamat sore s i l a k a n Iya, benar juga kata Pak Kwi Bukan lucu lagi itu, sangat lucu Jangankan buat bangun jalan ya Jalan yang rusak aja, jadi betul lidahnya bisa bertahun-tahun itu duitnya kemana kali itu Terima kasih Terima kasih Pak y u s t u s s i l a k a n Iya、uh, Sebetulnya masalah infrastruktur s e b a g t i pembebasan tanah ya Masalahnya Sebetulnya terlalu banyak dusa t diantara kita. Jadi yang、eh, apakah itu calo, apakah itu pemerintah seringkali membohongi、eh, masyarakat. Masyarakat pun juga artinya tarik ulur. Apa benar harganya sekian dan sebagainya. Itu yang paling banyak m e n g m b a t Di、Apa、samping itu memang, itu memang itu tidak ada peraturan undang-undangnya. Terima kasih. Terima kasih. Kembali Pak y u s t u s Pak Widodo, silakan. Iya, seperti yang kita sering dengar dari taktik dari Pak s s e n y a hanya ada a t a s person y a satu. アンガランウダー、アピール・サミカ・ラケット・サバイモルズ・インバーランド・ラウンド・アビディン・サマス・ウェイ・シュラケン・アルファン・アルファン・スペルト・モアイ・ザ・アルファン・アルフ a ン・アルファン・アルファン・アルフ やりました。